Bismillah Alhamdulillah Di sini Ditanyakan Apakah syiah di Yaman Telah musnah Mudah-mudahan Allah musnahkan Mudah-mudahan Allah musnahkan Dan Allah menangkan kaum muslimin Dan Allah jaga kaum muslimin Daripada kerusakan syiah Rafidah Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Sepenuhnya musnah tidak Karena masih terjadi Masih bergejolak peperangan di sana Antara kaum muslimin dengan Syiarah Fidah Sehingga Mereka Sampai pada hari ini Masih tetap Mempertahankan agama dan keinginan mereka kalaupun mereka telah disudutkan dari beberapa arah namun walhamdulillah Allah tabarakah wa ta'ala memberikan ketakutan kepada mereka sehingga mereka pun dalam keadaan ketakutan jadi mereka masih ada Kenapa dengan Aceh Bagaimana sikap Salafin seharusnya Tentunya Kita tadi menyinggung tentang Aceh Karena melihat sikap Komnas HAM Yang demikian aktif ketika Syiah Dilarang melakukan Apa Pelaksanaan Ibadah mereka Sebetulnya ada yang sempat terlupakan yang ingin disampaikan bahwa mereka sendiri syiar rofidlo uh, Syia ini dalam kasus yang terjadi di Sampang dahulu pihak Mahkamah Agung telah menghukumi kesesatan mereka. Jadi Perbuatan Komnas Ham yang terlalu Bersemangat itu Menegur Wali kota Bogor dalam pelarangan Pelaksanaan Ashura Menunjukkan Bahwa ini dari trik dan makar orang syiah Yang mereka sudah sampai pada kedudukan-kedudukan Karena bisa dengan cepat Adapun kejadian di Aceh tentunya kaum muslimin yang ingin menegakkan sunnah, yang ingin menegakkan ibadah yang benar. Lantas ada dari pihak-pihak yang terprovokasi dari saudara-saudara kita kaum muslimin dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yakni para oknum, akhirnya melarang untuk menegakkan ibadah, yang itu adalah ibadah, bukan adat, tapi itu adalah ibadah. Tapi kita tidak dengarkan mereka Komnas Ham Berbicara Seharusnya kalau mereka Benar-benar Jujur dan ingin Berbuat adil Dan memang ingin membela duafa Maka tentunya kasus Yang seperti ini lebih dahulu mereka berbicara Ini lebih dahulu terjadi daripada Yang ada pada hari ini dari Pelaksanaan Ashura di sisi orang Orang Syiah. Demikian. Wallahu a'lam bishawab sehingga tadi kita uh, menyinggung apa yang ada di Aceh. Bagaimana sikap kaum salafiin atau bagaimana Salafin seharusnya mendoakan saudara-saudaranya kaum Muslimin ahlu sunnah agar mereka bisa terlepaskan daripada daripada naam gangguan daripada penyempitan gerakan ataupun ibadah mereka dari orang-orang tersebut wallahu a'lam bissawab Bagaimana caranya untuk hidup ikhlas? Tentunya masalah ikhlas kembali kepada diri seseorang. Dia yang mengerti dirinya, saya berada di dalam keikhlasan dan menginginkan keikhlasan atau tidak. Namun, seorang yang ingin ikhlas tentunya perlu berupaya yang serius, bersungguh-sungguh. Untuk menghilangkan segala macam Apa yang menodai keikhlasannya Ikhlas itu Ringan diucapkan Tapi berat diamalkan Namun bukan berarti Tidak bisa diamalkan Dan juga Perlunya upaya di sisi kita Untuk berdoa selalu kepada Allah Para ulama kita selalu berdoa Untuk diberikan keikhlasan kita yang bukan ulama, kita yang bukan orang-orang alim, dari solihin. Maka tentunya kita juga sering berdoa kepada Allah untuk diberikan, dimudahkan ikhlas dalam amalan-amalan kita. Adalah Syekh Mubil Rahimahullahu Ta'ala ini yang saya dengar sendiri dengan kedua telinga saya. Di majlis-majlis beliau, beliau mengatakan selalu, Ya ikhwan, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita keikhlasan. Allahumma rzulka ikhlas. Naam. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita keikhlasan. Beliau, dalam keadaan status beliau, kita ketahui dari orang-orang yang ikhlas, nampak dari amalan beliau, nampak daripada Dakwah beliau, bahwa beliau adalah orang yang ikhlas. Tapi beliau tetap mengatakan kita masih butuh kepada keikhlasan dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita ke keikhlasan. Wallahu a'lam bishawab. Toko-toko Syiah siapa saja di Indonesia? Tentunya banyak, banyak. Dan tentunya yang paling anda kenal adalah Jalaluddin Rahmat. Buku atau penerbitnya syiah agar bisa dihindari. Alhamdulillah pernah beredar di whatsapp ahlus sunnah buku-buku syiah. Dan juga pernah beredar toko-toko syiah. Kayak-kayaknya teman-teman yang admin whatsapp. Atau siapa yang bisa menyebarkan Naam kembali buku-buku Apa penerbit-penerbit mereka Apa media mereka Siapa Dai-dai mereka perlu untuk disebarkan terus Supaya kaum muslimin apa Berhati-hati Menyebarkan yang seperti ini adalah amal ibadah As-Syeikh Rabi Ketika ditanyakan Mungkin sebagian Ihwa tidak mengenal siapa As-Syeikh Rabi Naam beliau adalah alim yang besar Beliau adalah alim yang besar Yang Terus bersama kaum muslimin, ahlus sunnah, bersama salafiyin. Meluruskan mereka, menasihati mereka. Dan mudah-mudahan Allah jaga beliau. Beliau sekarang berada di usia yang sangat sepuh. Sangat sepuh. 85 lebih. 85 lebih. Sehingga, doakan beliau dengan kebaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan panjang umur dan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Uh, beliau katakan, bahwa ahlus sunnah jangan malas. kaum muslimin jangan malas untuk menyebarkan apa yang itu bermanfaat. Orang-orang yang menyerukan kepada bid'ah, kepada hawa nafsu, menyebarkannya lewat media-media mereka, majalah mereka, internet mereka, situs-situs internet mereka, atau website mereka, lantas buletin-buletin mereka, radio-radio mereka, sarana-sarana media sosial yang mereka miliki. Mereka sangat rajin dan aktif. Tapi kita dapati kaum muslimin agak sedikit bermalasan untuk menyebarkan sehingga apa yang memberikan manfaat keterangan yang benar sebarkan sampaikan tentunya ini semua dalam rangka kalau diinginkan tadi dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Syiah dalam membantah mereka bahwa mereka ini memiliki penerbit ini, majalah ini, media elektroniknya ini, lantas dai-nya ini dan itu Wallahu aalam bisawab. Dan yang paling paling bersemangat di dalam menyebarkan Syiah adalah istri Jalaluddin Rahmat. Paling bersemangat. Tentunya kalau dikatakan istri seorang wanita, maka ya rijal, wahai para laki-laki Salafiyyin. Jangan dikalah. Dan jangan mau dikalah dengan wanita yang menyebarkan kesesatan di tengah-tengah kaum muslimin. Dan wahai para wanita. Salafiyat. Jangan sampai kalian berdiam. Melihat bagaimana kesesatan disebarkan di tengah-tengah kalian. Gunakanlah apa yang kalian mampu daripada amal menyebarkan apa-apa yang baik dan apa-apa yang memberikan manfaat kepada manusia. Wallahu a'lam bishowab. Bagaimana cara menyikapi ayah yang bermaksiat melalui HP? Beliau sering berhubungan dengan wanita. Yang tak jelas lewat HP Ibu saya sudah sangat tersiksa Karena keadaan ini Namun ayah tidak pernah mengakui perbuatannya Padahal sudah jelas bukti-buktinya Tentunya kita semua meminta hidayah kepada Allah SWT Meminta petunjuknya Agar kita ditunjukkan oleh Allah SWT Hidayah Dan diberikan taufik. Kita semua bukan orang yang mendapatkan jaminan orang yang selamat. Tidak ada jaminan di sisi Allah bahwa kita ini selamat. Si A, si B, si C, tidak ada jaminan di sisi Allah bahwa dia selamat. Termasuk ayah kita, ibu kita. Maka karena itulah kita harus saling nasihat-menasihati. Saling memberikan bimbingan dan arahan. Tentunya dengan ayah yang seperti ini. ...perlu diarahkan kepada siapa yang bisa menasihatinya. Dari duat, dari mu'allim al-khir, agar dia mengerti bahwa itu adalah suatu kesalahan. Dan kalau dia tidak bisa dinasihati, tentunya sang anak bisa memperingatkan ayahnya. Bisa memperingatkan ayahnya karena anak dengan peringatannya biasa lebih didengar oleh sang ayah daripada sang istri anak juga memiliki peran untuk memperingatkan sang ayah alam dan tidak lepas kita katakan doakan dia doakan dia dan kalau kita tahu dengan siapa dia berhubungan agar yang berhubungan itu disampaikan untuk takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena hubungannya dengan ayah kita adalah hubungan yang haram, hubungan yang haram. Allahul Alam Bissawak. Kemudian berkenaan dengan HP ya Ikhwan, HP adalah alat yang bisa membawa seseorang kepada masalahat, yang bisa membawa kepada mubarrat. Maka ingatlah nikmat Allah subhanahu wa ta'ala kepadamu dengan agama ini. Jangan gara-gara HP lantas menyimpangkanmu dengan memudorotkanmu sehingga kamu pun menyimpang dan termudorotkan dengan HP. Wallahu musta'an. Karenanya itu, jauhkan tempat-tempat yang kamu bisa mendapatkan maksiat kepada Allah di dalam HP-mu jauhkan tempat-tempat itu dari dunia internet yang kamu bisa berselancar dan berdunia maya jauhkan gunakan dengan apa yang bermanfaat dari tempat-tempat para ulama dari tempat-tempat para penuntut ilmu yang kita dapatkan keterangan yang baik jauhkan bahkan wallahu alam bisawab Hindari bermudah-mudahan dengan gambar. Karena sebagian kita terkadang bermudah-mudahan dengan gambar. Dalam keadaan gambar kita sudah tahu hukumnya adalah haram. Dari situ terkadang memancing kita kepada syahwat. Ingat, syahwat juga bisa menyimpangkan kita sebagaimana syubahat. Al-Imam Ibn al -Imam Ibnul mengatakan ada dua da penyakit yang menimpa manusia. Syubahat wa syahwat. Syubahat wa syahwat. Sehingga Penting bagi kita Untuk menjaga diri kita dari syahwat juga Tidak hanya syubhad Wallahu aklam bisawab Jadi hindari Tempat-tempat yang Membahayakan kita dari hp kita ini Kita gunakan dengan apa yang Maslahat Tapi kalau kita tidak bisa menggunakan dengan apa yang maslahat Lebih baik kita tidak memiliki hp Yang bisa menghubungkan kita dengan apa Dengan tempat-tempat yang jelek tersebut Lebih baik dikatakan jadul Karena kita dengan jadul ini sekedar menghubungi keluarga kita dan mengetahui keadaan mereka? Atau ada yang penting? Daripada dikatakan HP-nya modern. Tapi kita sudah melangkah jauh menyelisihi syariat Allah SWT. Dan menentang dari syariat Allah SWT. Bermaksiat kepada Allah SWT. Wal Ada syiah di desa Ana Di desa Ana ada isu Pembangunan musyallah syiah Bagaimana nasihatnya Sementara Ikhwa Ahlus sunnah adalah minoritas Di desa tersebut Tentunya Kita di dalam berdakwah Dengan hikmah Kepada masyarakat kita Tidaklah hikmah mendatangkan Keberhasilan Tidaklah hikmah yang kita pakai. Kita kita sampaikan kepada manusia. Kecuali mendatangkan keberhasilan. Aleik. Berif. Juga dengan lemah lembut. Juga dengan lemah lembut. Sehingga. Kalaupun kita sedikit. Kita sampaikan bagaimana agama syiah itu. Dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Walhamdulillah. Semua. Saudara-saudara kaum muslimin mengerti dan bisa menerima kalau diterangkan dengan cara yang baik. Dengan dalil. Dengan kitab dan sunnah. Dengan bukti-bukti. Sehingga mudah-mudahan pendirian masjid mereka tidak, tidak terlaksana. Tetapi demikianlah di antara makar mereka. Ini sudah disebutkan salah satu bentuk makar mereka. Di desa terpencil bahkan mungkin di satu tempat yang kami dapati di daerah pesisir-pesisir pantai mereka sudah masuk untuk apa? untuk menawarkan agama mereka, untuk menawarkan agama syiah mereka. di sini di, de di desa ditawarkan dengan mendirikan musola, mendirikan masjid, tapi masjid-masjid mereka, musola-musola mereka. yang nanti di situ ada fotonya siapa? Khomeini ada tulisannya Hussein nanti kemudian lama-lama ada ada tanah Karbala, tanah Karbala harus ada di masjid mereka. Harus ada di masjid mereka dan sekarang masuk kepada tanah Khomeini. Tanah Khomeini. Sehingga mereka sah salatnya kalau Menghadap tanah atau menyembah Dan menempatkan tanah itu di jidat mereka Kalau tidak tidak sah Dan masjid mereka tidak ada pelaksanaan jumat Karena mereka menurut mereka Jumat itu tidak Sah dilaksanakan sampai Keluarnya Imam Mahdi Imam Mahdi mereka Ini masjid mereka wallahu a'lam bisawab Dengan demikian Sampaikan dengan cara yang baik Mudah-mudahan Warga di sana Bisa mendapatkan keterangan yang baik tersebut Sehingga mereka menolak Wallahu a'lam bisawab Dan Tentunya saudara-saudara sekalian yang Bisa untuk Meng-copy meng print Dari Penjelasan-penjelasan ilmiah Dari majalah-majalah Buletin-buletin Untuk di berikan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan untuk menerangkan bagaimana dan siapa itu apa Syiah Rafida dan bagaimana makarnya wallahu aalam bissawab Seorang tokoh Islam... Seorang tokoh Islam... Berujar... Syiah itu... Madhab dalam Islam. Kalau tokoh ini betul-betul mengerti Islam... Maka dia adalah Ahlul ahwa Dia adalah Ahlul ahwa Bagaimana kau dia katakan Syiah itu Islam? Berbicara perlu dengan... Perlu dengan dalil. Perlu dengan data... Bukan semata-mata iddi'a, pengakuan dan pendakwaan. Setelah tadi kita terangkan sedikit dari makar mereka, Dari zaman ke zaman dan keinginan mereka untuk kita menyembah apa? Berhala apakah ini dinamakan Islam? Dan kita telah dengarkan kesepakatan ulama bahawa mereka bukan Islam. Apakah kita lebih faham dari kesepakatan ulama tersebut? فَأْتُ بُرْحَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ سَعْدِخِينَ 6. Maka, tentunya terhadap toko yang seperti ini, kita tinggalkan dan kita jauhi, kita ingatkan manusia darinya, karena dengan dia, وَلْيَعْضُ بِاللَّهِ akan membawa kepada kerusakan. Ingatlah, ketika syia, Iran telah berkuasa, kalau memang dia adalah orang Islam, yang mengatakan tadi, syia itu adalah saudara kita, dia nantinya, kalau Islam... Rafidah yang berkuasa dia nantinya dari orang yang menjadi tumbal dan dari orang yang akan di dijadikan apa? Dijadikan sasaran untuk dibunuh. Sekarang kalian boleh mengatakan saudara besok tidak ada saudara kecuali berpindah agama. Berpindah agama. Orang-orang Sunni di Iran tadinya Iran itu tadinya atau Persia nama Persia tadinya diisi dengan Sunni Sunni Persia ketika dikuasai oleh Majusia orang-orang Sunni Persia ini keluar keluar lari meninggalkan negeri tersebut kenapa karena kalau sampai di sana mereka berbahaya sampai hari ini ada satu negeri mungkin yang belum kita sebutkan sampai hari ini terjadi pembunuhan dan padanya dengan pertumpahan darah yang amat sangat, bagaimana mereka divolini, negeri menjadi negeri bagian Iran, negeri Al-Ahwaz. Sampai hari ini kaum Muslimin al-Sunnah di Ahwaz Tiap hari ada yang digantung. Sampai hari ini. Ahwas. Menjadi bahagian negara Iran. Karena. Tadinya dijajah oleh Inggris. Dimasukkan dalam bagian jajahan Inggris atau Perancis. Kemudian. Perancis menginginkan Jazirah Arab. Diberikan kepada Persia pada waktu itu. Menjadilah Ahwas masuk bahagian Iran. Dan penduduk ahwas aglabuhum sunniyah. Mayoritas mereka ahlus sunnah. Tetapi kalau mereka memperlihatkan ahlus sunnanya, mereka akan akan dibunuh. Ini fatwanya Khomein. Wallahu Wallahu'alam bisawak. Jadi tidak ada Islam di sisi mereka karena kapan masih ada Islam mereka tidak bisa mereka tidak bisa mengangkat peradaban mereka wallahu a'lam bishawab apakah ada hubungan antara Syiah jaringan Islam Nusantara dan jaringan Islam liberal sangat ada hubungan bahkan kalau boleh kita katakan sepupuan koroba karena Syiah di Indonesia ini semakin berkembang lewat mereka lewat mereka lewat Islam Nusantara yang mengatakan Islam Nusantara atau lewat jaringan liberal Lewat mereka Dan banyak orang-orang liberal Juga orang-orang syiah Juga orang-orang syiah Sehingga Tidak ada bedanya Tetapi yang memfasilitasi agar syiah Itu bisa diterima oleh masyarakat Ini tadi Jaringan Islam apa? Jaringan Islam Naam Nusantara dan ...jaringan Islam liberal. Bahkan salah satu tokoh... ...tokoh... ...organisasi besar kaum muslimin... ...di negeri ini mengatakan... ...bahkan yang boleh kita katakan... ...siaga satu itu... ...untuk wahabi. Wahabi itu siaga satu. Kalau liberal... Kalau Syia itu masih bahaya. Masih kelas TK. Masih bahaya Syia. Bahaya liberal. Kalau Wahabi siaga satu. Ini toko organisasi yang besar di negeri ini. Ya jaringan Islam Nusantara. Apa dari yang dia inginkan agar supaya kita tidak terlalu memperhatikan apa? Syiah, biar Syiah memasyarakat. Kasihan orang-orang yang melaksanakan asyura itu, masa ditahan, masa orang mau beribadah kok ditahan. Ketahuilah, kalau mereka melakukan ibadah asyurah dengan nama Buddha. Dengan nama Konghucu. Dengan nama Yahudia. Atau nama kaum Tomusmin tidak ambil pusing. Tidak ada urusan. Karena asyurah dalam rangka peringatan hari nyepi atau hari apa misalnya. Buddha, Hindu atau yang lainnya. Tidak ada masalah. Karena... Itu adalah agama di luar agama kita lakukan diinukum waliyadin. Permasalahannya mereka melakukan asyuro ini mengatakan ini adalah ibadah sunnah yang ditinggalkan oleh kaum muslimin yang harus dihidupkan. Sunnahnya siapa? Sunnahnya majuzia. Wallahu a'lam bishawab sehingga itu kalau kaum muslimin melarang dan tidak membenarkan benar itu menodai agama kaum muslimin itu menodai bahkan agama kaum muslimin. Wallahu a'lam bi'ssawab. Ada satu kejadian yang perlu kita ketahui di hari asyurok. Mereka itu pada taraf kalau di negeri-negeri yang sudah syiahnya sudah kelas tinggi, sudah ngelotok syiahnya ini, itu sadak, sudah memukul kepalanya dengan apa? Dengan dengan pedang. Anak-anaknya dipedangi, dibuat rujakan anaknya. Nah, naububillah, nah, kepalanya dipedangi. Tapi Menurut persaksian mullah mereka, saya dari umur usia mengenal bisa membedakan ini sampai saya tua memang yang berbicara ini sudah tua. Di dokumenternya dia sudah tua. Dia apa audio visualnya dia sudah tua. Tidak pernah menyaksikan ada yang memukul-mukul kepalanya itu dari kalangan alim ulama Tidak pernah ada yang melakukan dari kalangan karik dari kalangan alim ulama'nya Jadi yang melakukan itu Adalah mereka orang-orang yang siap mengorbankan dirinya Pukul-pukul kepalanya Alim ulama'nya siap untuk mut'ah Ya yang enak-enak saya Yang jelek-jelek kamu Allahul Musta'an Sehingga apakah itu acara Islam, pelaksanaan yang seperti itu Islam? Apakah sahabat Rasulullah ada yang mukul-mukul kepalanya? La tulku Aidiyakum, elatohloka. Dilarang kita membunuh jiwa kita, dilarang kita menyakiti jiwa kita. Bagaimana kok sampai kita pedang-pedangi kepala kita? Dan sampai artinya anak kecil dibuat rujakan kepalanya. نسأل الله السلامة والآفية. Apa Anda harus mengikuti ucapan seorang da'i yang mengatakan Alhamdulillah saya tidak bergaul dengan masyarakat. Tentunya ini adalah nah, suatu hal yang tidak benar. Tidak bergaul dengan masyarakat bukanlah dari amalan yang dilakukan oleh Rasulullah, Rasulullah bergaul dengan masyarakatnya. Tetapi diinginkan dengan pergaulan itu adalah bimbingan, arahan, bukan mengikuti apa yang dari dari perbuatan mereka, dari perbuatan maksiat ataupun kerusakan. Wallahu a'lam bishowab. Tentunya tidak sepantasnya seorang dai mengatakan, alhamdulillah saya tidak bergaul dengan masyarakat. Ini adalah suatu yang tidak benar. Wallahu a'lam bishowab bahkan seorang da'i, hendaknya dia bergaul dengan masyarakatnya, menerangkan yang hak dan memperingatkan yang apa, yang batil, karena kalau bukan dia siapa yang mau menerangkan di tengah masyarakat siapa yang mau menerangkan di tengah masyarakat kalau bukan dia akan muncul nantinya madu mada'u, orang yang mengikuti da'i ini ustad aja tidak bergaul, bagaimana saya kok disuruh bergaul akhirnya masyarakat kaum muslimin tidak mengenal yang benar dan tidak meninggalkan yang salah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang mungkin bisa kami jawab dari pertanyaan-pertanyaan yang ada. Saya mohon maaf kalau di sana ada bentuk kekurangan dari pertanyaan dari jawaban yang ada dan saya mohon maaf kalau di sana ada kesalahan-kesalahan dari perkataan yang ada. Wa sallallahu wasallama ala nabina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yawmiddin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh